yang slow-slow bareng bersama Ki Ageng Selamat setuju. matur sebanun artis ciliknya Jawa Timur ini juga masih keluarga besar dari teman-teman Nyupalapap Ananda tercinta dari serulingnya Ya, ini anak kesayangan dari Mas Santoso ada SNP Indonesia juga ada kompa Community Nadin Santoso Nju Pala Selamat sore semuanya Kasen Mbak Rita Sugiyarto, ya. Ini anak kesayangan dari salah satu tukang serulingnya New Palapa. Yeah. Nadin, yeah. sukses ya nak ya. Yeah. Yih, matur maturnuwun luar biasa.